Wong Tompe sudah siap untuk bergoyang salah satu artis muda bertalenta dari Bumi Palapadiyah dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto ya artis muda banyak penggemarnya ada SNP Indonesia juga ada Ramayana ada Wong Tompe Mike Prosoting kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Juuu Pala Pala So sorry soya yeah. Wong sompe ko yang bareng-bareng Luar biasa sekali.